Kami bisnis, kalau ada empat tipe manusia, Anda pilih mana? Ada orang yang hidupnya sengsara, tetapi kaya raya, uangnya banyak. Ada orang yang berbahagia, tapi tidak punya uang. Tentu ada orang yang berbahagia dan punya uang banyak. Dan ada orang yang sudah sengsara, masih miskin lagi. Ini yang paling susah ya. Nah, apa sih hubungan antara kebahagiaan dan uang? Sebuah riset di Amerika yang besar-besaran menunjukkan bahwa sebenarnya punya uang banyak atau sedikit itu tidak menentukan kebahagiaan kita. Banyak orang yang punya uang banyak tapi hidupnya sengsara, makan obat-obatan, bahkan bunuh diri. ya. Jadi ternyata uang ini tidak menimbulkan kebahagiaan. Bahkan sebuah riset menunjukkan bahwa pengejaran terhadap materialistik. ya, Mengejar uang, mengejar kekayaan, habis-habisan demi kekayaan itu, mau melakukan apa saja. Biasanya orang ini jauh dari kebahagiaan Bagaimana sih orang yang kaya dan bahagia itu? Biasanya orang yang bahagia adalah orang yang bekerja sesuai dengan kecintaannya Suka dengan apa yang dia lakukan Dia melakukan itu bukan untuk mengejar kekayaan atau keuntungan sebesar-besarnya Tapi untuk kenikmatan pekerjaan itu sendiri Dan uang yang datang hanyalah sebuah efek samping Dari pekerjaan yang dilakukan dengan sangat baik oleh orang ini. Mitra bisnis, kita boleh untuk menjadi kaya, boleh untuk materialistik. Selama pengejaran yang kita lakukan terhadap uang dan material kita, itu kita lakukan dengan senang hati, dengan kebahagiaan, dan bukan dengan bersungut-sungut. Jadi bukan mengejar uang untuk mengejar uang itu sendiri, tetapi kita melakukan suatu aktivitas yang kita sukai, dan di dalam perjalanan itu kita menemukan uang yang kita dapat. Jadi kekayaan, ya, kekayaan, money, wealth, and happiness, dan kebahagiaan itu tidak punya hubungan yang erat. Bukan berarti orang kaya itu bahagia. Untuk orang kaya itu lebih comfortable, lebih nikmat hidupnya, lebih gampang beli apa-apa. Tetapi apakah mereka bahagia? Tidak pasti. Bukan pasti tidak, tapi tidak pasti ya. Mitra bisnis, kita lebih baik mencoba mencintai apa yang kita lakukan. ya Melakukan kehidupan ini dengan kecintaan daripada kita melakukan pengejaran terhadap materialistik kita. Mitra bisnis, saya Tanah Disantuso dengan Bisnis Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.